Maka buffer stock dari bulog itu sudah bisa meningkat Di dalam enam bulan terakhir Jadi ketika panen Itu kita nggak perlu i m p o r Kalau nanti istilahnya itu hanya Tarif kuota Tarif kuota t u h begini Kalau Anda panen Anda nggak perlu i m p o r Karena supply Anda Pasokan Anda cukup Tapi nanti kalau paceklik